Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa na'udu min syururi ankusina wa min sayyati amalina man yadhi allahu falahu dhidlalah wa man yudlil falahadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ya ayuhah al-Nas uttaku Rabbakumu al-Ladhi khalakukum min nafsi waahidah wa khalakam minhaa zawjahaa wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqumwaha al-Ladhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaykum raqeeba Ya ayuhah al-Ladhi na amanu wa kulu kawlaan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 وكل بالاتين ضلاله وكنا ضلالات في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه ثم ما بعد الحمد لله اخوان عز الله يا رب دع حسن انتسى الله سبحانه وتعالى yang pertama kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Kita haturkan pujian dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla Yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak dan tidak terhingga e, Di antara nikmati yang sangat besar adalah nikmati atas keimanan nikmat di atas Islam dan nikmat di atas Sunnah Nabi SAW. Al nikmat yang harus kita uh, selalu kita syukuri dengan nikmat ini nikmat yang besar Nabi uh, SAW. melanjutkan kajian kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, menambah amal soleh tentunya uh, dan meningkatkan ketakwaan kita di si Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kajian kita mengenai tentang fikih ibadah ya. fikih ibadah yang uh, sangat urgent, sangat penting dalam pelaksanaan ibadah supaya sahih ya. uh, al-ibadah as-sahihah yaitu dengan pemahaman fiqih ya, yang benar tentunya maka ibadah juga akan uh, benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bab berikutnya di sini yaitu bab tentang wudu ya setelah kita membahas tentang sunah sunah fitrah dan beberapa permasalahannya e, kemudian menginjak bahasan baru bab yang kelima di sini bab tentang al wudu dan permasalahan seputar wudu ya e, pengertian di sini sebelum membahas wudu secara terperinci ya. Rukunnya kemudian sunah-sunahnya dan pembatalnya dan yang lainnya pengertian wudhu yang kita kenal kita setiap hari ya, melaksanakannya tapi eh, lebih abdol kita memahami dengan ilmu tentunya supaya lebih menjiwai dan lebih semangat dalam mengamalkan ibadah ini jadi wudhu termasuk ibadah pak ya ibadah mahdoh wudhu termasuk ibadah mahdoh Karena ditentukan oleh syariat melalui uh, Al-Quranul al Karim dan Sunnah Nabi Sallam yang soleh. Pengertian wudhu dan hukum wudhu. Al-wudhu itu pengertian wudhu secara lugawi, secara uh, lugah. Ya, itu diambil dari kata al-wadhuah. Jadi wudhu itu pengertian secara bahasa itu. Artinya al-wadu'ah Diambil dari kata al-wadu'ah Yang maknanya al-wadu'ah itu Al-wadu'ah itu Ya al-husnu wa nado'afah Jadi wudu secara bahasa artinya al-husnu Kecerahan Ya kecerahan atau keindahan gitu Wa nado'afah dan kebersihan Itu arti wudu Itu secara bahasa artinya kecerahan Cerah orang yang berwudu akan cerah di dunia mukanya cerah itu bersih dan itu kita bisa lihat orang yang sholat orang yang berwudu dengan orang nggak pernah wudu orang nggak pernah sholat meskipun orangnya putih gitu ya nggak pernah wudu kelihatan tidak ada kecerahan dalam wajah ya. ada kemuraman gitu sedangkan ada orang yang hitam maaf ya uh, hitam misalkan tapi karena sering ibadah sering sholat wudu ada kecerahan dalam mukanya kita melihatnya senang Ya Apalagi dengan tersenyumnya, uh, itu arti wudhu kecerahan dan an-nalzova uh, kebersihan, ya keindahan juga nanti pada hari uh, akhirat kelak uh, bekas wudhu ini akan bersinar, bercahaya semakin indah orang-orang uh, yang berwudhu pada hari kiamat. Ya Quran muhajalin min asaril min asaril sujud dan riwayatnya, nanti agar ada cahaya putih di di keningnya atau di wajahnya bekas wudhu mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita mengenal umatnya dari bekas wudhu ya, kita tidak pernah ketemu beliau tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenal kita dari seluruh umat nanti pada hari kiamat yaitu dari bekas wudhu kita jadi dunia kecerahan artinya nanti pada hari kiamat itu cahaya ya, dan keindahan dan jelas an-nurwafah juga artinya kebersihan orang yang banyak wudhu bersih ya bersih tubuhnya secara uh, hisi ya secara jasad ya. Itu arti wudu intinya secara bahasa diambil dari kata al-wudhu'ah yang maknanya kecerahan dan kebersihan. Wudu secara istilah syar'i atau syar'an artinya istimalul ma' fil al arba'ah, yaitu wa al-wajhu wal yadan wa ra'su wal arjulani. -ra ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbud allahi ta'ala wudu artinya secara syar'i menggunakan air jadi menggunakan air pada tempat-tempat atau anggota badan tertentu yang ditentukan dengan empat anggota badan ya. yang tertentu ini empat anggota badan yang lebih dominan yaitu wajah kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Ya, kalau kepala tentu diusap ya. Dengan sifat yang telah ditentukan oleh syariat, gitu. Atau telah dikhususkan, atau telah ditentukan oleh syariat, ya. sifatnya telah ditentukan oleh syariat tata caranya, begitu. Tidak asal basuh-basuh tidak. Yang tujuannya yang tujuannya atau maksudnya adalah ta'abbud beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya adalah ta'abbud beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mengusap membasuh wajah bukan lillah tapi ingin supaya tidak ngantuk. Ya, bukan wudu berarti. Ya, ada orang yang membasuh tangan tapi karena apa? Untuk menjaga kebersihan. Oh, berarti bukan Karena Allah, berarti bukan ibadah. Ya, ada orang yang karena orang kafir rajin basuh tangan. Mereka tahu itu kebersihan. Karena pangkal daripada penyakit ada dari tangan gitu ya. Maka kalau kita lihat di rumah sakit banyak tempat untuk cuci tangan, gitu pak ya. Karena secara kesehatan betul makanya ada hari ditetapkan ada hari cuci tangan. Sedunia, subhanallah. Islam sudah ngajarin sebelum ada hari hari ini. Mereka sangat paham. Ya. Ini diantara subhanallah mukjizat syariat Islam. Ya, jadi kemaslahatannya dari wudu itu banyak kemaslahatannya. Kan ada cuci tangan ternyata ya dari cuci tangan itu menjaga kebersihan. penyakit mulai dari tangan kita garuk-garuk, kita makan dengan tangan begitu ya. Nah, jadi intinya ada kata-kata ala -kata, wajhi ta'bud dengan maksud ta'bud Ya beribadah untuk Allah swt. Ya, kita basuh muka, kita cuci tangan itu lillah dalam hati kita kan? Bukannya harus ada niat gitu. Wudu itu beda. Ada orang yang cuci muka kemudian atau seperti orang buta, tapi tidak ada niat maka bukan wudu. Harus ada niat. Nanti kita terangkan dalam syarat sah wudu tentang niat ini. Nah, jadi itulah pengertian wudu. Kita sering melakukan tapi ya kita menambah pengetahuan arti hubu menurut uh, ahli fikih ulama fikih menggunakan air pada tempat atau anggota badan tertentu ya dengan uh, sifat yang telah ditentukan oleh syariat telah dikhususkan atau ya, dikhususkan oleh syariat caranya uh, yang tujuannya atau maksudnya adalah beribadah untuk Allah subhanaw taala beribadah hila itaala Hukmu ya. hukum daripada wudhu anahu wajibun al-muḥdhis idza arad al-solat wa man fi hukmha qatṭawfi wal al-musḥafi masyil al-musḥab hukumnya adalah wajib wajib atas orang yang memiliki hadas apabila dia hendak melaksanakan solat baik sholat wajib atau sholat sunnah Ya. Dan juga uh, hukumnya wajib bagi siapa yang akan tawaf atau akan me memegang mushaf. Ya, ya, orang yang akan tawaf, orang yang hadas berhadas akan tawaf, maka wajib dia untuk wudu. Dan orang yang berhadas dia ingin memegang mushaf, maka wajib. Tapi kalau dia tidak berhadas dia suci dari hadas kecil, ingin tawaf ya di sana hukumnya sunnah gitu. Ketika orang ingin sholat sunnah atau sholat wajib, dia sudah punya wudu, tapi ingin memperbaharui wudu, maka memperbaharui wudu ini hukumnya sunnah, bukan wajib termasuk hukumnya sunnah. Fadilah saja. Orang ingin memegang ushah, sebelumnya dia dia tidak berhadas kecil, tapi ingin berhutuk itu hukumnya sunnah tapi di sini kan diwajibkan bagi orang yang berhadas tatkala dia ingin sholat iya ini ketika dia akan sholat wajib karena kalau tidak berhutuk maka tidak sah sholatnya tidak sah tawafnya dan berdosa kalau orang memegang musaf tanpa berhutuk kalau dia berhadas ini pendapat yang sohim memegang musaf itu hukumnya wajib Berwudu ya. wajib suci dari uh, hadas besar dan hadas kecil ya ini intinya uh, hukum wudu wajib atas orang yang berhadas tatkala dia ingin melaksanakan sholat wajib atau sunnah atau juga wajib uh, diwajibkan kepada orang yang yang towaf yang akan Tawaf bila dalam bulan berhadas dan wajib bagi orang yang ya, memegang mushab, Ya kemudian dalil dalil uh, disyariatkannya wudhu dan diwajibkannya orang berwudhu tatkala dia hendak melaksanakan sholat atau yang semisalnya dalam ibadah yang ini seperti tawak atau uh, uh, memegang mushaf atau yang lainnya uh, itu surat al-ma'idah ayat 6 dalilnya uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-ma'idah ayat 6 ini salah satu satunya ayat yang menjelaskan tentang wudhu secara detail ya Al-Maidah ayat 6. Qalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza quntum ilas solati faksiluw Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak di sini hendak mengerjakan salat maka basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian, kalian sampai siku wa idyakum ilal marafiqi wammasahhu bi rukusikum wa arjulakum ilal ka'bain dan usaplah Kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ini basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa ingkung tum junuban fakoharuh maka setelahnya tentang hadas besar tadi hadas kecil dengan wudhu dan apabila kalian dalam keadaan junub janabah fakoharuh maka bersucilah mandilah mandi. Kemudian setelahnya wa ingkung tum marwadau ala safarin ahujaah dukum min al Allah mesti munisa, farlam tajidumah, fatayamu, sohidang taibah, famsahubiwujuhikum, waaidiyakum, waaidiku minhu. Ini ayat setelahnya tentang tayamu. Jadi di dalam satu ayat ada perintah untuk udo mandi besar dan setelahnya adalah tatkala tidak ada air, tatkala tidak tidak tidak kuasa, tidak bisa menggunakan air karena sakit. Uh, kemudian dia berhadas kecil atau berhadas besar, maka diserahkan diserikankan tayamum. Di satu ayat ini ada tiga tiga ibadah, yaitu wudu, bersuci dan tayamum. Al-Maidah bisa dilihat ayat 6 ini dalilnya. Jadi kita uh, dengan wudu itu menjiwai ternyata wudu langsung perintah dari Allah Azza Wajalla. Bukan dari sunnah saja. Sunnah menerangkan secara detail bagaimana cara sifat wudu. Kalau dalam Al-Quran secara mujmal, secara garis besar itu rukunnya saja yang sebutkan di sini kan, membasuh wajah ini rukun, kedua tangan sampai siku rukun, mengusap kepala rukun dan membasuh kedua kaki juga rukun. Nanti ada sunnah-sunnah dalam wudu dan lain, -lain. Nah, Itu dalam Al-Quran dalil wajibnya berwudu. Bagi orang yang berhadas, setelah dia akan solat dan yang semisalnya melakukan suatu ibadah e, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: لا يقبل الله صلاة صلاة بغويري طهوري ولا صدقتان من غوللين Hadis Syuwaiti Imam Muslim. E, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima solat seseorang yang tanpa ber bersuci. Jadi tanpa berwudu di sini. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seorang yang tanpa berwudu. Tidak berwudu, tidak bersuci. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah seseorang dari hasil yaitu ulul yaitu menipu atau ya menipu dari dari hasil haram secara umum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah seorang dari hasil haram. Ya, kalau orang mencuri Kemudian sedekahkan tidak akan diterima. Begitu ya. Dia mencuri dari orang kaya, disedekahkan ke orang miskin gitu kan. Ya. Kayak istilah dulu di Betawi si Pitung. Gitu ya, dia nyuri ke orang kaya, ya. itu enggak diterima, enggak benar karena dari hasil curi atau dia bersedekah dari riba. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari riba dia bersedekah, enggak diterima. Ya. Uh, atau ya yang, yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah, tidak diterima, tidak dapat pahala ya, dari hasil haram, hasil menipu, hasil yang lainnya. Hasil korupsi kemudian dipakai bangun masjid ya, enggak enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau hasil korupsi untuk oh anak yatim piatu tidak akan mensucikan hartanya dan tidak akan mensucikan dosa-dosanya ya. Uh, itu hadis yang pertama maksudnya yang dituju la salatan bi Allah Subhanahu tidak akan menerima salat seorang tidak diterima berarti tidak sah salatnya yang tanpa bersuci tanpa bersuci itu dari bersuci hadas besar atau hadas kecil kemudian itu hadis Muslim kemudian hadis yang lain masih dari diriwayatkan Imam Muslim Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan mim man ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas, yang berhadas kecil, hadas besar sehingga atau sampai dia ya, hingga dia berwudu, hingga dia berwudu. Ini hadas kecil maaf di sini ya. Jadi Allah subhanahuwata'ala tidak akan menerima sholat seorang yang berhadas kecil hingga dia berwudu. Ya kalau dia berwudu, kemudian sholat, ya diterima. Sekalipun dia sholat kemudian berhadas tidak berwudu, ya tidak sah sholatnya. Ya tidak diterima di sini bukan tidak diterima, tidak mendapat pahala, tapi juga tidak sah sholatnya. Harus diulang kembali begitu ya. Maka orang yang sholat tanpa berwudu Disamping tidak sah juga berdosa. Kalau sengaja juga berdosa. Ya, kalau dia lupa maka tidak berdosa, tetapi harus diulang sholatnya. Berhati-hati orang sengaja dia uh, punya hadas, kemudian dia sholat tidak berwudu. Ya nah, ini ini uh, bermain-main dengan syariat maka ini dosa. Orang tersebut dosa. Orang fasik orang tersebut ya. Para ulama demikian. Uh, nah kemudian disebutkan di sini itu da dalil hadis yang sangat jelas hadis buat imam muslim dan uh, uh, dasar hukum yang ketiga bahwasanya uh, seluruh kaum muslimin para ulama kaum muslimin tidak ada khilaf tidak ada perbedaan di antara mereka mengenai hukum wudu maksudnya disyariatkan jadi telah ditetapkan wudu itu dan disyariatkan melalui alkitab tadi surat al-maidah ayatna wasunnah hadis dua hadis tadi dan nanti ada hadis yang lain yang sahih wal ijma dan ijma kesepakatan para ulama dan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang tidak ada perbedaan mengenai oh, apa, oh, tidak wajibnya wudu semuanya mensyariatkan adanya wudu ya. jadi sudah ijma berarti kekuatan di sini ada tiga hukum Al-Kitab wasunnah wal ijma ini berarti hukum wudu Walau siapa yang mengingkari orang yang mengingkari kewajiban wudu atau disunahkannya wudu begitanya disyariatkannya wudu maka orang itu kafir otomatis karena menyelisihi alkitab wasuna wasijma. Tidak ada orang yang mengatakan tidak usah wudullah tidak ada wudhu dalam Islam maka orang itu hukum kafir meskipun dia berwudhu begitu. Tapi ada orang yang tidak tahu wudhu itu misalkan disyariatkan belum tahu dia kemudian dia Ya, ya jahil bodoh, tidak tahu. Misalkan dari pedalaman, e, kemudian dia ya, akhirnya belajar dan mengetahui orang ini tidak hukum kafir. Ya, orang yang alim mengingkari dia berhutu, tapi mengingkari hukum hutu, ya dia kafir atas kesempatan para ulama karena ini hukum apa namanya yang telah pot iya tetap dalam syariat ditetapkan dengan Al-Quran sunnah dan ijma intinya kalau sudah ditetapkan tiga hukum nggak boleh ada orang yang mengingkari atau menyelisih seperti sholat seperti zakat seperti haji dan yang lainnya wama alaman wajib kemudian diwajibkan kepada siapa wudu ini diwajibkan atas siapa wudu ini Fayajibu alal muslim al al aqil اذا اراد الصلاه وما في حكمها wudu diwajibkan bagi orang Islam nah pertama wudu diwajibkan bagi orang Islam jadi orang kafir kalau wudu enggak sah wudunya syaratnya harus Islam jadi orang kafir harus masuk Islam dulu bersyahadat baru dia berwudu gitu diwajibkan atas orang Islam dan orang Islam yang mana al baligh yang sudah balil Ya, jadi wudu diwajibkan bagi orang yang balik sekarang kalau ada anak-anak atau, ya, dia solat sebelum balik tanpa berwudu, tidak berdosa Tapi dianjurkan, diajarkan dia untuk berwudu supaya tahu adab-adab untuk solat. Sebenarnya dia solat begitu saja tanpa wudu, tidak mengapa, tidak berdosa karena belum diwajibkan. Yang balik, ya. Tapi nanti ada. Uh, Sarat sah beda pak ya hukum wajib sama hukum syarat sah dibedakan hukum wajib ini harus balik hmm. tapi kalau syarat sah wudu ini tamyiz bukan balik tamyiz tamyiz itu adalah umur uh, 6 sampai tujuh tahun uh, 6-7 tahun lah sebelum masa balik ada tamyiz maka ketika tamyiz itu anak itu wudu yang absah wuduhnya ya yang absah tapi belum diwajibkan belum ni wajibnya. Tatkala anak kita, misalkan suruh solat, dia tidak mau berwudu. Ya sudah solat aja kamu, tidak apa-apa. Sebelum dia balik. Kalau sudah balik, dia tidak mau wudu, harus dipaksa wudu. Maka, ya boleh dipukulah kalau dia tidak mau wudu supaya dia jera atau takut ya wudu itu penting. Intinya diwajibkan bagi orang Muslim dan balik dan balik. Bukan tamyes. Kalau tamyes itu syarat sahnya. Tamyes itu masa tujuh tahun enam tahun tujuh tahun sebelum balik kalau balik biasanya 15 tahun untuk laki-laki perempuan 9 tahun mana sembilan tahun udah head ya balik uh, ya ini untuk apa namanya menyinggung masalah balik balik itu ada empat ya empat uh, tanda maksudnya salah satunya dari empat tanda harus diketahui pak ya antara anak laki-laki perempuan ini saya sebutkan uh, yang pertama adalah bermimpi bermimpi anak itu dan bermimpi dan akhirnya keluar cairan ya ketika bangun tidur. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhnya bulu kemaluan sekitar ya tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga umurnya sudah nyampe 15 tahun. Kemudian nyampe 15 tahun yang keempat tambahan untuk perempuan yaitu head head jadi ada empat tanda balik jika salah satunya sudah diketahui maka dihukumi balik misalkan uh, anak ini belum 15 tahun baru 14 tahun kurang atau tapi ternyata sudah tumbuh bulu kemaluan di sekitar bulu kemaluan sudah tumbuh bulu uh, maka sudah balik meskipun belum mimpi meskipun belum sampai 15 tahun ini sudah balik berarti ini harus turun sholat Laki-laki uh, Misalkan ke anak perempuan Dia sebelum, sembilan, sebelum uh, sembilan tahun Dia sudah head misalkan Tapi keumuman 9 tahun sekarang 8 tahun sudah head Berarti dia sudah balik Atau dia melebihi 9 tahun misalkan 10 tahun baru head Berarti masa 9 tahun dia belum balik Ketika 10 tahun itulah dia dihukumi balik. Kalau perempuan dilihat headnya lihat Headnya, kemudian kalau ada anak Dia belum tumbuh kemaluan, uh, bulu kemaluan. Uh, Belum bermimpi Tapi sudah 15 tahun, berarti sudah balik Jadi salah satunya dari empat Ciri ini, ini namanya Balik, maka kita lihat Anak-anak kita, Pak. maksudnya Dia tanya, udah head belum misalnya, Nomor 8 tahun, ibunya juga Tanya, oh udah head, ah udah Balik-balik, laki-laki balik. uh, sudah -laki, bermimpi, uh, ya tanya Udah bermimpi, kemudian Bangun dari mimpi basah Celananya, berarti dia telah balik Atau telah tumbuh bulu Di sekitar kemaluan, tanya dia kalau malu Sudah berarti sudah balik Sudah balik ya. Nah intinya, Udu diwajibkan kepada Orang muslim yang balik Al-aqil dan berakal Ini dikecualikan yaitu Majnun, orang yang gila ya Orang yang uh, pingsan Orang yang mabuk Dan yang lainnya, tidak diwajibkan Ya uh, Nah ini yang muslim Balik dan berakal Apabila mereka hendak melaksanakan sholat Atau melaksanakan yang semisal Sholat itu seperti tawaf Atau memegang mushaf Ini diwajibkan Orang muslim yang akan sholat Wajib Yang sudah balik akan sholat Wajib Yang berakal Dia akan sholat Ya wajib berwudu. Wajib berwudu. Nah kemudian Yang berikutnya Kapan ya tadi diwajibkan kepada siapa sekarang kapan diwajibkan seseorang itu ber untuk berwudu kapan diwajibkan seseorang itu berwudu diwajibkan apabila masuk waktu sholat Ma masuk waktu sholat sudah akan sholat sudah mendengar adzan misalkan ya atau atau disini, atau seorang muslim yang akan melaksanakan suatu ibadah yang disyariatkan atau yang disyaratkan supaya suci dari hadas kecil seperti tawaf tadi sudah sebutkan atau memegang musaf ya seperti tawaf atau memegang musaf ya ini kapan diwajibkannya itu yaitu ketika dia akan sholat sudah masuk waktu sholat ya nah maka ini wajib kan di sini. Di luar itu, di luar itu, hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Ketika orang menjaga wudu di luar sholat, dia akan bekerja berwudu dulu, ya sunnah. Dia akan tidur berwudu dulu, ya sunnah. Bahkan ada riwayat dia akan makan juga, katanya tidak dibiut, dia akan makan juga disunahkan berwudu juga itu sunnah. Ya, ketika dia akan melakukan suatu apapun di luar sholat atau tawaf maka itu hukumnya Sunnah Maaf Bapak ya. ini siapa? Ini siapa? <coughs> ya. Ya, karena dalam sebuah hadis apa? Uh, Al-Muslim atau orang yang ya orang mukmin itu <coughs> al-hafiz al-hafidh alal uh, wudu. al-hadis dalam sebuah hadis seorang mukmin itu adalah orang yang menjaga wudunya. Jadi di luar hal itu di luar dia akan melaksanakan sholat atau akan tawaf maka itu hukumnya sunnah hukumnya sunnah ya. nah itu diwajibkan berwudu ya, intinya bagi orang yang hendak melaksanakan sholat atau uh, masuk waktunya waktu sholat maksudnya sholat uh, wajib di sini ya atau akan melaksanakan hal-hal ibadah yang disyaratkan suci dari hadas kecil itu dengan berwudu Ya, itu dia tawaf. Misalkan contohnya seorang akan bertawaf Tawaf wajib atau tawaf sunnah Tawaf umrah Begitu dia akan tawaf, wajib dia Maka ketika dia di luar tawaf ya, Maka itu hukumnya sunnah saja Ketika dia akan e, masuk ke masjid Misalkan, ya, sudah sholat tehatul masjid Tapi dia memperbaharui wudhu ya, Memperbaharui wudhu lagi Itu hukumnya sunnah saja Tidak diwajibkan Tentang dia akan tawaf dan dia berhadas kecil maka wajib baginya berwudu, wajib baginya berwudu. Nah, Jadi di luar itu hukumnya sunnah, ya karena ciri uh, orang yang beriman adalah menjaga wudu, ketika akan tidur berwudu, ketika akan bekerja berwudu. Dalam kehidupan sehari dia berada suci, dan itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi uh, dalam keadaan sehari-hari dalam keadaan apa? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Maka taat, uh, beli, beliau menyukai berzikir baca Quran berzikir itu dalam keadaan bersuci. Kala kalau ada orang yang salam, kalau beliau sudah buang air kecil kan, ada yang salam, kemudian tidak ada air, maka beliau langsung tayamum. Beliau sudah tayamum, beliau menjawab salam. Maksudnya bukan bukan wajib, tapi keutamaan di sini. Ya bukan wajib menjawab salam harus dalam keadaan wudhu. Tidak, hanya keutamaan sunnah saja ya jadi kita terapkan kita sehari kita akan bekerja ibu-ibu akan keluar kan ngaji apalagi dalam dalam suci suci dari hadas kecil ya inilah uh, ciri dari keimanan seorang kepada Allah menjaga wudhunya menjaga wudhunya meskipun tidak akan masuk waktu sholat kalau sudah masuk sholat tersus, oh, tentu ini wajib orang berwudhu tentunya bagi yang berhadas kecil kalau dia sudah berwudhu akan memperbaiki wudhu hukumnya sunnah saja sunnah ya utama nah kemudian berikutnya uh, shuruq syarat sahwa ya syarat itu alisohati lulu mayati syarat sah wudhu itu sebagai berikut yang telah ditetapkan oleh uh, syariat ya. dan diteliti oleh para ulama fikih memang di, di, di zaman nabi tidak ada hadis yang menjelaskan syarat sah wudhu satu dua tiga empat ini hasil istiqra bahasa istiqra ini penelitian para ulama dari hadis dari dalil bahasanya ada syarat sah wudhu ya syarat sah wudhu seperti pembagian tauhid ada tauhid lubbia lubbia ini tidak dalam hadis hadis tauhid itu bagi tiga tidak itu hasil penelitian para ulama melihat dalil quran hadis ternyata tauhid itu ada tiga macam ada tiga tiga macam dengan dalil-dalil dalil. Dari Al-Qur'an dan sunah. Begitu juga syarat sah wudu. Nabi eh, para sahabat sudah memahami tidak perlu dibagi-bagi. Sekarang zaman kita perlu ada pemahaman eh, perincian gitu ya, pembagian supaya paham katanya wudu ada syarat sahnya begitu. Nah, eh, ulama fikih membagi syarat sah wudu ini menjadi ya sekitar 7 eh, atau 8 ya. Dia 8 syarat sah. Yang pertama, syarat sah wudu itu Islam jelas. Kemudian berakal dan tamyiz ini satu ya dalam satu satu apa namanya? satu nomor. Syarat sah wudu pertama Islam. Ya, orang kafir tidak sah wudunya. Kedua berakal dan atamyiz at itu umur tamyiz. Tamyiz itu umur 6 atau 7 tahun ya. Sampai 15 tahun. Tamyiz itu umur sebelum balik intinya sebelum balik E, maka tidak sah orang kafir Kalau berwudu Dan tidak sah orang majnun Yang tidak berakal Atau orang mabuk ya Berwudu e, Ataupun tidak dianggap e, Wudunya anak-anak kecil Anak-anak kecil itu tidak dianggap Yang di bawah umur tamyiz Seperti lima atau empatan Enggak dianggap dia Wudunya itu ya Kalau disuruh surat itu saja Kalau wudu apa namanya dia di di di, di, di apa disunahkan saja, di disunnahkan saja, diajarkan begitu. Tapi tidak, tidak ditekankan. Ya, tidak ditekankan. Ketika sudah tamis maka ketika dia berwudu, wudunya sah dan berpahala. Berpahala bagi dia dan orang tuanya. Ya, jadi kalau ada anak 4 tahun, 5 tahun ini kita jangan paksakan dia untuk wudu. Ikuti saya ke masjid, yang penting bersih, bersih. Tapi kalau sudah 6, 7 tahun, nak wudu dulu. Wudu. Begini wudu maka umur segitu diajarkan wudhu. Karena Rasul mengatakan menguruh allahadakum asola fizin asabaah fizin as ah. ya asabaah. Uh, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada umur tujuh tahun. Nah, umur tujuh tahun ini umur tanggis. Nabi sudah menetapkan ternyata tanggis itu umur tujuh tahun. Perintahkan dia, ya, perintahkan aja. Jangan dipaksa, jangan diketegasin dia. Ya. Berarti juga diperintahkan wudunya bukan hanya sholatnya, wudunya nah jadi 7 tahun ini diajarkan wudu itu di TPA ya jangan umur 5 tahun 4 tahun diajarin wudhu langsung enggak itu diajarin tentang bagaimana mencintai Allah mencintai rasul adab-adab itu aja dulu baru sudah 6 7 tahun ajarin adab-adab wudhu adab-adab sholat tatkala sudah 10 tahun maka kalau dia bandel maka boleh dipukul boleh dipukul pada umur 10 tahun kalau dia nggak mau wudhu nggak mau sholat dipukul sama bapaknya pukul mendidik supaya dia takut ya, dia mau taat nah jadi intinya syarat sah wudhu Islam berakal dan tamgis atamgis ya. ya yang kedua aniyah an syarat sah wudhu nia Hadisnya adalah innamal a'malu secara umum semuanya amal-amal itu tergantung niatnya. Ya. Jadi akan dinilai amal itu tergantung niatnya. Wudu ada niatnya. Salat ada niatnya. Haji ada niatnya. Zakat ada niatnya. Seluruh ibadah dalam Islam ada niatnya. Dan tidak disyariatkan wudu itu melafadzkan niat at-talafu biha, enggak disyariatkan li'adami tsubuthihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW Bahkan hadis doaib juga tidak ada Tidak ada hadis yang menerangkan Harus melafatkan niat Baik dalam hudu Baik dalam sholat Baik dalam puasa atau dalam haji Ya haji kecuali ada La baik Allah umroh Padahal niat itu dalam hati cuman disyaratkan adanya La baik Allah umroh atau haja ya ini tidak ada e, niat itu tidak ada di, tidak disyariatkan dilafadzkan tetapi dalam hati karena kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim niat itu mahaluha fil qalbi niat itu tempatnya di hati itu amalan hati niat itu amalan hati bukan amalan lisan e, cukup dalam hati kita akan niat beribadah lillahi taala kemudian ber dan harus ini ya, Seorang berhudhu sebelumnya harus ada niatan Karena tidak sah orang yang berhudhu Tanpa niat ya, Niatnya jelas itu ta'akud dari Lillahi ta'ala lillah ta ya, Ibadah uh, Kemudian yang berikutnya Yang ketiga uh, Syarat sah hudhu Air yang digunakan hudhu harus suci Dan mensucikan Harus suci dan mensucikan Ya, ya sudah diterangkan dalam bab almiyah bab air banyak. Adapun hadis yang, adapun air yang najis, tidak sah wudhu itu. Wudhu dipakai untuk wudhu tidak sah wuduhnya. Air najis atau air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air kopi, atau air sirap, air jus, air uh, susu, ya, susu banyak satu ember pakai wudhu kadang dipakai ibu-ibu pakai mandi gitu kan untuk kecantikan boleh pakai mandi tapi nggak boleh pakai wudhu pakai mandi untuk lulur saja untuk kecantikan misalkan ibu ya tapi nggak boleh untuk pakai mandi besar karena nggak sah mandi besar harus dengan air yang suci mensucikan begitu ya tidak jadi syarat sah wudhu airnya harus yang suci mensucikan yang najis jelas tidak sah wudhunya ya Emang ada lagi yaitu uh, ulama dari Al Nabila Muhammad ya sebagian riwayatnya airnya juga harus harus apa bukan suci saja tapi harus halal gitu. airnya tidak boleh hasil daripada mencuri kalau ada air yang hasil mencuri dipakai wudhu maka wudhunya tidak sah ya karena tidak halal uh, air tersebut hasil mencuri uh, gitu ya. Kemudian yang berikutnya memang ada khilaf di sini tapi lebih ke hati-hatian tidak boleh dipakai. Kalau ada air hasil curian, misalkan mau wudu ah, nyuri dulu misalkan enggak ada air. air. Air air air ledeng air apa? Air sumur orang dicuri tanpa izin, kemudian dia berwudu. Maka ulama Anabilah menyatakan tidak sah. Tidak sah ya, tidak sah. Nah, kemudian yang berikutnya di sini yang keempat menghilangkan sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, menghilangi menghilangkan sesuatu yang apa yang e, tidak sampainya air ke kulit, menjadikan tidak sampainya air ke kulit tidak bisa menyentuh kulit seperti seperti apa cat itu seperti e, ya atau ah, sini apa adonan ya e, kalau ibu-ibu membuat kue ada adonan kan itu misalkan di tangannya banyak adonan e, menghalangi menghalangi air untuk sampai ke kulit atau seperti kitek di sini ya katolah il ya kitek apa kitek ibu ya apa namanya pak ya, cat cat kitek maaf cat kuku iya cat kuku itu bahasa Sundanya kitek ya cat kuku ibu ya jadi maksudnya yang menggunakan cat kuku ibu ya dia ya, berwudhu maka tidak sah kecuali yaitu apa bahasanya ini inai yang di Arab dipakai e apa bahasanya ini apa iya inai inai ya ibu ya itu tidak mengapah kata seorang ya, saimin ya. kata ulama uh, abad sekarang yang dipakai buat perempuan dengan inai itu tidak mengapah beda dengan cat karena kalau inai itu dia bisa menyerap ya uh, boleh dipakai tapi kalau cat kuku intinya itu tidak sah maka dipakai ketika head saja jadi catnya dipakai cat kuku tapi kalau selain itu tidak boleh dipakai. Atau kalau mau dia berwudu di dia di, apa dihilangkan dulu. Kemudian setelah dia sholat dipakai lagi kalau enggak capek ya. Intinya dihindari cat kuku. Boleh untuk kecantikan tapi saat kala mau berwudu harus dihilangkan. Intinya yang keempat menghilangkan sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke ke kulit baik itu cat ya, baik itu adonan atau juga apa namanya? Uh, bulboin atau yang lainnya yang bisa menghalangi uh, apa air sampai ke kulit, ya. jadi harus dihilangkan dulu, harus dihilangkan dulu. Kalau bapak misalkan ada uh, oli atau apa, gituan, yang di uh, orang yang uh, di bengkel, harus dihilangkan dulu sampai sampai bersih baru dia berhubung. Ya. Kemudian yang kelima, kelima istijmar, atau istinja, ya bagi orang yang memang Sebelumnya dia buang air kecil, buang air besar, itu istijmar, istijmar membersihkan dengan batu atau dengan semisalnya tisu atau kain. Istinja membersihkan kotoran tempat kotoran dengan air. Bagi siapa yang sebelumnya kencing atau buang air besar tentunya, kalau sebelumnya tidak buang air kecil, tidak buang air besar, maka tidak disyariatkan untuk istinja. Karena ada pemahaman demikian orang Arab ya, karena ada sebagian pengertian pikir yang mereka meskipun tidak buang air kecil, tidak buang air besar, mereka istinja dulu. Makanya ditanyakan bukan saya Fauzan gitu kan, kibar pulang. Nggak boleh kata saya Fauzan. Itu istinja, istisbat bagi bagi orang yang sebelumnya emang dia kencing atau buang air besar. Maka harus dia istisma, istisma dan istinja. Makanya kalau ada orang misalkan misalkan kencing ma apa ya, kemudian dia tidak istinja, kencing aja begitu, nggak istinja. Kemudian dia berwudhu. Wudunya tidak sah dan sholatnya tidak sah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang nggak paham ya dia kencing begitu saja nggak dibasu nggak istinja tidak istijmar juga nggak dibasu ya atau dielap dengan kain atau dielap dengan tisu uh, ada banyak orang Muslimin demikian ya buang air kecil di mana saja kemudian tidak istinja kemudian dia berwudhu berwudhu maka wuduhunya tidak sah karena syarat sah wudhu istijmar istinja bagi orang yang sebelumnya yaitu kencing dan buang air besar. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya tidak buang air kencing tidak tidak kencing tidak buang air besar ya tidak disyariatkan untuk uh, istijmar dan istinja. Yang berikutnya yang berapa ini? Ke 6. Yang kelima. Yang kelima, nah, yang kelima al-mualah. Uh, bersambung. Ini ya. harus syarat sah bersambung ya bersambung bukan berurutan tapi bersambung antara basuhan yang pertama berikutnya itu bersambung tidak ada jedah lama tidak ada tidak ada perbuatan yang lain misalkan setelah dia cuci muka ah, kemudian dia uh, apa namanya makan dulu nah, misalkan atau dia misalkan uh, mengerjakan apa dulu sampai kering akhirnya kering dari basuhan muka itu maka tidak sah harus terus bersambung tidak ada jedah kalau ada jeda sebentar bolehlah. Misalkan ketika dia butuh tiba-tiba wudohnya -tiba uh, airnya habis, dia harus nimba dulu, nimba dulu bolehlah. Atau tiba-tiba uh, pumpnya mati, maka dia nyalain dulu, kemudian beberapa saat uh, airnya keluar lagi boleh. Kalau berapa saat? Tapi kalau sudah berjam-jam sudah kering, uh, apa, anggota wudohnya sudah kering, maka harus diulang dari awal, diulang dari awal. Ini muwal artinya bersambung, tidak ada sekat, tidak ada jeda antara basuhan yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya sampai selesai. Nah, kemudian yang ketujuh atartib, At atartib itu berurutan, ya harus berurutan yaitu oh, berkumur-kumur, istinja, kemudian juga apa nama, isti, uh, ya, kemudian cuci muka harus berurutan uh, sesuai dengan yang telah diurutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dalam hadis yang sahih. Ya, tidak boleh tiba-tiba cuci mu tangan sampai siku ya kemudian setelah cuci muka yang kasar harus berurutan namanya tertib. Kemudian yang kedelapan yaitu alogsolu jami'an al'adza alwajib al <t> ghusl. Eh uh, harus mencuci ya semua anggota badan yang wajib untuk dicuci. Jadi mencuci semua anggota badan yang wajib untuk dicuci. Itu berarti kedua tangan wajib dicuci kedua kaki wajib dicuci, tapi kalau kepala hanya wajib diusap. Kita bedanya kita orang ahlusunnah dengan syiah, ada bedanya ketika wudhu. Ibu ya bisa bedakan wudhunya orang syiah, tapi ada yang ya Tapi aslinya wudhu syiah itu dia tidak membasuh kaki, kakinya enggak dibasuh tapi dielap, bukan dielap diusap. Coba lihat youtube, wudhunya cara wudhunya syiah apalagi yang mencontohkan oh apa namanya pembesarnya dari Iran. Tadi dari Iran. Ada Udu itu orang Mesir contohin Syiahnya Indonesia. Jadi ketika kaki enggak dibasuh seperti kita. Jadi dia basahin aja seperti mengusap kepala. Diusap saja udah diusap, diusap udah. Malah kalau malah kalau lihat Syekhnya itu dia dielap saja, dielap sama kain dielap-elap itu. Nah, karena ya dia mengistinbat atau menyimpulkan dari ayat di sini kan ayatnya memang setelah apa setelah mengusap kepala langsung waar julaqum ilal kalau secara ayat kelihatannya memang kaki itu diusap di, di, di, di sini kan wasahu biro usikum dan usaplah kepala kalian waar julaqum ilal ada wa di sini dan kedua kaki kalian sampai mata kaki seolah-olah kaki itu diusap di padahal tidak Kaki ini atoknya atau uh, masuk ke dalam algoslu. Ya ini ulama tafsir intinya uh, yang yang membahas. Ya intinya Ahlus Sunnah beda wudunya Isiah. Cidinya orang Syiah, ketika dia wudu yang lain sama itu dibasuh, ketika kaki diusap. Kaki diusap-usap sudah. Nah, itulah wudunya Syiah. Jadi kalau kita di sini basuh semua bagian anggota badan yang wajib dibasuh seperti muka, kedua tangan dan kedua kaki. Dua kaki ada orang yang ini kepala hanya dijusang. Nah nanti eh, sifat hudud kita akan terangkan bagaimana sifat hudud. Nah itu syarat sah hudud ada delapan. Saya ulang yang pertama Islam berakal dan tamyes. Yang kedua niat dalam hati. Yang kelima dengan air yang suci dan mensucikan dan tambah dengan air yang halal tidak dari yang harom. E, karena ini pendapat yang kuat. Kemudian yang berikutnya yang keempat menghilangkan sesuatu. Yang menghalangi air sampai ke ke kulit, ya cat dan yang lainnya. Kemudian yang ke e, lima istizma istinja, yang keenam almualah bersambung, yang ketujuh atartib berurutan, yang kedelapan membasuh semua anggota badan yang wajib untuk dibasuh. Nah, begitu. Tidak sampai, ya, tidak, jangan sampai, jangan sampai seperti orang sihah. Jadi tidak sah wuduhnya mereka itu sampai hari, ya sampai apa mereka beribadah tidak tidak sah. Ya. Nah. Kemudian di sini masalah yang ke yang keempat Rabi'ah yaitu rukun-rukun uh, wudu. Ya, rukun-rukun wudu. Rukun wudu ini ada 6. Sesuai dengan Al-Qur'an Al-Karim ya dan hadis Nabi SAW Kalau rukun ada sitah ada 6. Rukun wudu yang pertama rukun di sini adalah sesuatu E, perbuatan yang harus dikerjakan dalam wudu jika salah satunya salah satunya tidak maka tidak dianggap wudu tidak mewujudkan wudu yang sebenarnya jadi yang enam ini kalau salah satunya tidak dikerjakan maka tidak dianggap wudu dan wuduhnya tidak sah wuduhnya tidak, tidak tidak sah nah e, rukun yang pertama rukun wudu washul wajhi bika minhi yaitu membasuh wajah dengan sempurna, ya wajah dengan sempurna. Mana batasan wajah? Dari atas tumbuhnya rambut, dari kening, ya, dari dari atas kening tumbuhnya rambut sampai bawah yaitu tumbuhnya jenggot sampai dagu. Ini atas bawah. Kalau samping dari telinga, ya dari telinga dari ya, ya, dari da, lubang telinga yang kanan sampai lubang telinga telinga ya kiri itulah anggota wajah anggota wajah. Maka harus sempurna ketika membasuh wajah, jangan sampai ada yang kering. Misalkan dari sebagian dekat telinga ini kering. Ya enggak sah itu. Harus semua diwudhi wajah sampai apa? dagu. Kalau ibu enggak ada jenggot, itu dagu, tempat tumbuhnya jenggot laki-laki. Makanya ada menyela-nyela jenggot. Kalau jenggotnya itu lebat. Kalau jenggotnya seperti saya enggak perlu karena tipis gitu. Kalau yang lebat itu harus di Setelah di sela-sela, ya bukan harus tapi sunnah, ya di sela-sela ketika dia mencuci e, muka. Maka <tuh -tuh> ulama Hanabila mengatakan berkumur-kumur, istinsak, istinsak, istinsak, e, itu juga masuk ke dalam wajah dan akhirnya hukumnya juga rukun wajib berkumur-kumur, istinsak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi, ini hukumnya wajib. Memang berselisih dengan ulama syafi'iyah Syafi'iyah hukumnya sunnah saja memang Yang benar, kehati-hatian. Memang ini yang kuat Karena hidung, mulut itu bagian dari wajah Iya, karena kalau wajah itu tidak ada hidung Tidak ada mulut, tidak ada anggap wajah Satu yang penting dalam wajah itu Mulut dan hidung Maka berkumur-kumur Dan istinsyak itu hukumnya wajib Ternyata Memasukkan air ke hidung Menyemburkan Hukumnya wajib yang yang kuat Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu surah Al-Maidah, "Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak sholat maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian. Maka ya mulut dan hidung termasuk bagian wajah. Maka berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib. Ya, karena ya karena hidung dan uh, mulut bagian daripada wajah ini kiasnya katanya. Kesimpulan banyak, namanya kesimpulan dari Madhab uh, Imam Ahmad bin Hamzah. Ya. Ini juga dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan Majusiyah dan sampai ulama netaakhirin Syaikh Syaikh bin Baaz, ya, Imam apa, Syaikh Shadi dan yang lainnya bahasanya berkumur-kumur dan istinsaf masuk ke dalam yang diwajibkan dalam mudur karena masuk bagian wajah. Allah mengatakan fakshilu ujuh hakum wajah-wajah kalian jadi termasuk juga berkumur-kumur dan mencuci hidung dan juga dalam hadis Nabi tidak pernah meninggalkannya Nabi beberapa kali berwudhu dan mencontohkan wudhu selalu diawali dengan berkumur-kumur menghirup air ke hidung menyemurkan lagi berarti berarti apa sesuatu yang yang harus yang harus memang ada banyak dalilnya Nabi ee, dengan dengan perintah bahkan dalam dalam sebuah hadis merintahkan ya madzmatoh ya ee, istinsar dan yang lainnya kecuali dalam kecuali dalam apa namanya berpuasa jangan terlalu berlebihan. Nah intinya rukun yang pertama membasuh muka dengan seluruh jangan sempurna jadi batasan muka saya sebutkan. Yang kedua rukun yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku sampai siku. Firman Allah Subhanahu Wa Taala wahai dia ilal marofik dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku ilah di sini kata Imam Malik ilal marofik berati masuk ke dalamnya Sikunya itu juga harus dibasu karena ada perbezaan ulama ilah di sini katanya berarti di bawah siku itu sudah mencukupi tapi yang benar kata Imam Malik siku ini masuk ke dalam yang wajib untuk dibasu ya, jadi ketika basuh eh, tangan Bukan sampai siku berarti bukan di bawah siku, tapi sikunya juga dibasuh sampai melebihi siku. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah dia berwudhu sampai mau menyentuh ketiaknya Abu Hurairah. Kata ditanya oleh Tabiin, eh, kenapa ya Abu Abdurrahman? Kamu berwudhunya demikian sampai membasuh tangan mau sampai ketiak. Beginilah aku melihat Rasul Salam salam berwudhu kata Abu Hurairah. Beginilah sunnah, beginilah sunnah. Nah, karena pada hari kiamat, kata beliau. Uh, bekas sudunya akan bercahaya maka bagi siapa yang ingin cahayanya lebih banyak maka apa uh, lebihkan dari batas sudu lebihkan dari batas sudu kan uh, kaki sampai mata kaki lebihkan dari mata kaki sampai setengah bentis tidak mengapa supaya cahayanya lebih lebih apa lebih bertambah pada hari kiamat begitu kan kita ukur apa ukuran muhajirin ukuran muhajirin ya uh, itu yang ke kedua jadi membasuh kedua tangan sampai sampai siku Kedua tangan sama siku, siku termasuk wajib di ibasuh. Jadi siku harus kena basah, basuh aja jangan sampai kering. Ada orang buru lihat, Pak. Asal saja sampai sikunya kering. Nah, ini tidak benar. Ya, harus sempurna wudu itu. Maka fas apa? Fas uh, fasbul wudu atau fas, fasbirul wudu. Fasbirul ini dengan sempurna wudu. Tidak asal-asalan karena ini ibadah, Pak. Karena ibadah, ya. Ini ibadah uh, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Karena uh, sempurna tidaknya sholat seorang Sah tidaknya tergantung dari berwudhu itu Tergantung dari bersuci Kalau sempurna bersucinya wudu, apa, Sholatnya akan semakin sempurna dan sah jadi diterima Allah SWT Yang ketiga Mengusap seluruh kepala Dan disertai dengan mengusap kedua telinga, kedua telinga Jadi mengusap seluruh kepala semuanya Dan disertai mengusap kedua telinga Dalilnya Wamshahu biru ini, ini perintah dan usaplah seluruh seluruh, seluruh kepala kalian, Pak. Dan usaplah seluruh kepala kalian. Eee, kata biru usikum. Nah, ada perbedaan antara Madhab Imam Ahmad bin Hamzah dengan Imam Syafi'i dari lafadz ini, Pak. Biru usikum bi di sini katanya yaitu bi tabeir. itu sebagian, kata Imam Syafi'i, maksudnya sebagian aja diusap sudah sah. Tapi kalau pendapat Imam Ahmad bi di sini atau Hanabila bi itu de bi kuli yaitu kul yaitu semuanya semua kepala diusap. Ini ya ada penafsiran kalimat bi pada wirusikum. Enggak mengatakan, mengatakan sebagian kepala kalian mengatakan seluruh kepala kalian. Tapi yang sahih adalah pendapat Imam Ahmad bi di sini bi kuli yaitu seluruh kepala kan dikuatkan dengan hadis Abu Zaid. Hadis uh, Abdullah bin Zaid mad Abdullah bin Zaid mengatakan dalam hadis riwayat ma'am muslim mencontohkan nabi, mencontohkan wudhu Nabi SAW ketika berwudhu, Abdullah bin Zaid mengatakan e, apa, melakukan apa, mengambil air kemudian menyimpan di depan, kemudian mengusap ke, ke belakang kemudian diputar lagi ke depan, kemudian ke telinga itu seperti dalam hadis muslim dicontohkan Abdullah bin Zaid, maka pendapat Imam Ahmad ini lebih mendekati. Mungkin hadis itu tidak tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan sebagian saja boleh. Maka bahkan dalam Syafi'iyahnya hanya tiga rambut saja, misalkan tiga rambut diusap usap sudah sah. Kata Syafi'iyah. Memang itu ada qaul ulama, tapi kan mana yang rajih ya? Yang kuat, mana yang marjuh yang tidak kuat. Maka yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad seluruh kepala dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Zain. Jadi caranya juga seluruh kepala ini diusap bukan diusap begitu saja tapi ada caranya begitu ya. Kalau saya praktekkan ya begini Pak. Jadi apa namanya? ambil air, simpan depan ya di diputar ke belakang sampai ke tengkuk, dari tengkuk diputar lagi ke depan baru telinga. Nah, jadi cara mengusapnya demikian dengan kedua tangan. Jadi mengusapnya ibu dengan kedua tangan. Ini mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Bagaimana kalau perempuan yang rambutnya panjang? Kayak perempuan harus panjang rambutnya enggak boleh pendek kecuali ada ulul syar'i. Enggak boleh e, memotong rambut tanpa ada kebutuhan, Ibu. Kata Imam Ahmad hukumnya makruh. Apalagi sampai pendek seperti laki-laki tashabbu bil wirja, ini ini laknat. Kecuali kalau sakit. E, kalau panjang rambutnya, Ibu, tidak harus diusap seluruh rambutnya. Bukan mengusap rambut, mengusap kepala maka cukup diusap kepala saja dan rambutnya yang panjang dibiarin saja tidak sampai sampai rambutnya diusap sampai ke bawah tidak cuma yang rambut yang ada di kepala saja sudah itu diusap ibu ya diusapnya simpan kedua tangan di di depan ke, kepala diputar ke belakang sampai ke tengkuk di balikan lagi ke tempat ya, ke depan ke tempat semula baru nanti mengusap kedua telinga berbarengan jadi mengusap telinga itu sisa air dari apa usapan kepala tidak mengambil air lagi ini yang sunnah tapi kalau ingin itu dibolehkan dengan riwayat tadi Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar kalau nggak salah mengambil bolehkah mengambil air baru untuk mengusap telinga nah ini ada caranya jadi yang lebih sunnah satu paket itu lebih sunnah. Tapi kalau ingin juga boleh dari ada perbuatan sahabat dikatakan mauquf, maksudnya dibolehkan jaiz saja, bukan perkara bid'ah. Ya, jadi hati-hati dalam hudo itu harus sesuai dengan sifat hudo rasul kholisalam. Ya, karena kita lebih apa diperintahkan untuk itiba ya, dalam hal ini. Jadi intinya eh, yang ketiga termasuk rukun hudo mengusap kepala seluruhnya disertai mengusap kedua telinga. Kedua telinga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udunani minar Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dan sahih Ibnu Ibnu Majah. Uh, Sederhana sahih. dua telinga termasuk kepala. Maksud mengatakan dua telinga termasuk kepala. Ya, Mbak. maksudnya diusap saja uh, apa maksudnya? Telinga tidak dicuci tapi diusap. Tidak di, diusap. Ya, tidak dicuci dengan oh seperti mencuci apa namanya muka atau mencuci kaki. disini maka, fala <tuk> yudisi tidak cukup, bahkan tidak sempurna. kalau dikatakan tidak sah, ya eh, ini ini terlalu ekstrem maksudnya tidak sah. ini tidak sempurna, hanya mengusap sebagian kepala saja, hanya sebagian kepala saja. ini diperbolehkan bagi yang memakai imamah. hanya hadis yang memakai imamah itu dibolehkan sebagian dibuka diusap sebagian rambut kemudian sisanya imamahnya diusap tapi bukan peci ya pak ya imamah yang dipakai orang-orang Sudan orang-orang Sudan yo tertutup semua kepala bahkan boleh dipakai buat ibu-ibu yang memakai jilbab atau kerudung jadi kalau mau mengusap kerudung dibuka sedikit depannya sampai kelihatan rambutnya sedikit tentunya di tempat yang khusus tidak tidak kelihatan oleh orang ajam ya Diusap rambutnya sedikit Kemudian diusaplah seluruh Apa namanya ini Kerudungnya atau jilbabnya Dari yang di kepala tersebut Bukan yang seluruh jilbabnya Tapi yang melekat dengan kepala Ini intinya dikecualikan Yaitu mengusap imamah sebagian rambut Tapi kalau ketika wudhu Harus mengusap seluruh kepala Nah ini Rukun yang ketiga Rukun yang keempat Ghuslul rijlaini ilal ka'baini membasuh di sini membasuh itu mencuci kedua kaki sampai mata kaki karena kata ilah sampai berarti mata kaki ini termasuk yang harus dibasuh bahkan dilebihkan dari mata kaki ini lebih sempurna dengan dalilnya firman Allah subhanahu wa taala wararjulakum ilal kaabain dan cucilah basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki nah ini berarti kita berbeda dengan Syiah sekali lagi kalau Syiah mengusap kalau orang kita orang harusuna mencuci membasuhnya dengan air ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat eh, hadis Utsman bin Affan eh, hadis Bukhari Utsman bin Affan mencontohkan bagaimana wudu Nabi dengan dicuci kedua kaki beliau sallallahu alaihi sampai mata kaki berarti mata kaki harus basah mata kakinya harus basah ya Kemudian yang ketiga, ay yang ketiga. Yang kelima, at-tartib baris ini. 5, ya. at-tartib itu berurutan. Ya, harus berurutan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah secara berurutan dari membasuh e, muka, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap e, kepala, membasuh kedua kaki. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan wudu, beliau senantiasa berurutan. Ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu wajah dulu, kedua tangan sampai siku, kepala diusap kemudian kedua kaki. Ya, dan juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid dalam hadis riwayat Muslim tentang urutan wudu. Itu harus berurutan sesuai dengan uh, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam al dan sunah Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Jadi tidak boleh orang tadi katakan oh cuci kaki dulu begitu ya. Kemudian uh, yang kedua cuci uh, membasuh muka ini tidak benar maka kalau ada anak 7 tahun sudah tamiz dia salah urutannya harus ditegor nanti takutnya begitu karena ada orang yang nggak tahu maka dulu ada polemik gitu kan ya ya, ya calon kepala negara kita dulu kan sebelum jadi presiden kita tidak ini cuma membahas masyarakat publik menjadikan sebuah isu gitu kan ya memang sangat disayangkan ya. Hal yang sepele ternyata dia salah dalam urutan wudhu gitu kan Karena karena pejabat perhatian orang harus betul-betul dia mengetahui karena itu perkara yang sensitif gitu Orang mengetahui tentang urutan wudhu itu harus Tiba-tiba dia salah, tiba-tiba langsung cuci tangan dulu gitu kan nah, Jadi ini tidak benar ya perurutan ini termasuk rukun wudhu Kalau tidak perurutan maka meskipun dia E, sahih misalkan apa basuhannya bagus apa namanya e, sesuai dengan tuntutan syara'i tadi tapi tidak berurutan maka tidak sah, tidak sah Yang keenam terakhir di sini rukun wudu Al al-mualah. Disama seperti syarat sah sebenarnya al-mualah ini ber, bersambung. Ya, maksudnya bersambung ketika membasuh e, anggota wudu Uh, tidak mengakhirkan atau uh, tidak uh, jeda tidak ada jedah antara basuhan satu dengan basuhan yang lainnya dengan waktu yang lama dengan waktu yang lama nah ini muwalah ini masuk rukun dalilnya adalah dari hadis Khalid bin Mikdah uh, maaf Khalid bin uh, Mikdah Diriwayatkan di sini bahwasanya Nabi saw melihat seorang laki-laki yang sholat di masjid solat solat ya solat sunnah atau wajib Allahumma wa intinya Nabi melihat seorang yang sedang solat rojulan tidak sebutkan sahabatnya seorang yang solat di masjid yang dimana melihat Nabi melihat kakinya itu kaki orang yang solat itu kakinya ada eh, sebagian sebagian kakinya tidak terkena basuhan air sebesar apa logam sebesar logam uang nah jadi kan dikatakan uh, lum atun potri uh, dirham ya dirham itu uang logam jadi ada sebagian uh, kakinya tidak ter terkena air ketika wudhu se sebesar logam uang gitu kan uh, tidak terkena air maka Nabi saw menyuruh menyuruh orang itu untuk diulangi sholatnya dan diulang wudhunya ulang wudhunya dulu Wudu, wudu uh, kembali kemudian sholat kembali. Nah di sini apa istibatnya uh, Nabi tidak menyuruh orang itu membasuh kaki saja, karena kan kaki saja itu yang tidak sempurna ada sebagian yang tidak terbasuh ya anggota-anggota uh, wuduhnya yaitu kakinya sebesar apa uh, uang dirham. Uh, maka Nabi tidak menyuruh untuk apa membasuh kaki saja akan tetapi me, apa, me, menyuruh untuk wudu dari awal. Butuh dari dari awal yaitu dari berkumur-kumur mencuci muka sampai selesai. Ini berarti harus mualah harus berurutan ya harus berurutan dari awal sampai akhir. Jadi kalau seandainya uh, tidak diperintahkan apa namanya tidak mualah tidak mengapa maka cukup Nabi menyuruh orang ini bacu, bacu apa basuku kaki kalian atau kaki kamu uh, lalu sholat. Tapi tidak Nabi mengatakan Uh, Ayuh ini duluhutu, ya ulanglah hutu kamu, ya supaya apa namanya dari awal kembali hutunya tersebut. Nah, ini intinya menunjukkan harusnya harus wajibnya muwalah uh, dalam berhutu berurutan, tidak boleh ada jeda, ya. ada pembatas atau sesuatu yang diakhirkan. Ya dia basuh muka, basuh tangan, kemudian dia uh, apa namanya berhenti beberapa saat, kemudian akhirnya dilanjutin lagi itu tidak benar tidak nah harus ber, berberurutan uh, harus uh, apa bersambung terus ya tidak boleh terputus intinya dulu terputus ya Allah adam biswa ya, yang berkostkaki iya gimana yang pakai uh, kostkaki cuma di dalam iya namanya mashu al khof gimana ngusap kostkaki iya kita ya. coba sampai di sini dulu pak ya. sampai hal-hal uh, apa namanya rukun rukun dalam itu iya Mengusap kaos kaki Itu disyariatkan Nanti kita akan bahas ya Setelah sudah berwudu Jadi itu termasuk ruksoh Dalam syariat Islam Mengusap sepatu Mengusap kaos kaki Bagaimana syaratnya Harus sebelumnya Dia harus berwudu sempurna Jadi Dia berwudu sempurna Dicuci kakinya sesudah wudu sempurna dia memakai kawas kakinya dan dua-duanya nggak boleh salam begini pak ketika berwudu dia cuci kakinya yang yang kanan kalau habis dicuci pakai kawas kaki kemudian cuci yang kiri pakai wudu sempurna dulu baru dipakai dua-duanya pakai dua-duanya udah selesai bu pakai dua-duanya kanan dan kiri sudah begitu kemudian dia ya pakai tapi syaratnya kaus kaki yang pertama harus harus apa? suci ya suci ya pertama harus melebihi mata kaki kaus kakinya melebihi mata kaki kemudian tidak boleh ada bolongnya ini syarat dari imademia ada ulama yang menyangkalnya tapi harus hati-hati intinya nggak boleh ada bolongnya kaus kakinya itu sepatu juga harus melebihi mata kaki kalau nggak pakai kaus kaki itu kan sepatunya harus melebihi mata kaki dan tidak boleh bolong nggak boleh rusak sepatunya sudah dia berwudu sempurna tentunya sebelumnya berhadas sebelumnya berhadas kecil kemudian dia berwudu sempurna kaki dicuci kemudian pakai sepatu pakai kos kaki kemudian eh, mukim ini mukim orang yang tidak bepergian pak ya bapak ke tempat kerja saja di sini hanya satu hari satu malam waktunya satu hari satu malam eh, sudah pakai rusak kemudian eh, kemudian batal berhadas kecil dan tubuh itu kencing. Maka dia berwudu, tetapi yang lain, yang lain dibasuh, kepala diusap. Ketika kaki, ketika kaki tidak dibuka kaus kakinya. Tidak dibuka sepatunya, maka cukup diusap. Membasahi apa? Tangan seperti mengusap kepala, kemudian diusaplah kaki ini dari apa? dari ujung-ujung kaki diusap ke atas cara mengusapnya. Bukan dari bawah, dari bukan dari apa atas ke ke bawah, tapi dari ujung kaki di atas satu kali usapan, satu kali usapan tidak tiga kali tiga dua kali satu kali usapan. Ada yang mengatakan lebih sunah berbarangan dua-duanya dan satu-satu juga ya boleh jais kata satu-satu kanan dulu, kemudian yang kiri di diusap. Itu caranya. E, kemudian nanti batal lagi, ya batal misalkan apa namanya? wudhu air kecil, wudhu air besar dan kemudian wudhu. Kemudian kaki diusap kembali. Tidak dibasuh. Tapi kalau sudah satu hari satu malam, ya sama-sama begini pas satu malam. Misalkan e, dimulai subuh. Dimulai subuh ya. Dimulai subuh ketika subuh itu wudhu sempurna, kaki dicuci dulu. Kemudian dipakai Dipakai terus enggak boleh dibuka. Kalau dibuka batal. Batal dan dia harus wudhu dengan sempurna dan dicuci kakinya. Jadi yang membatalkan itu kalau dibuka atau batas waktunya habis, batas waktunya ha habis atau uh, hadas besar terkenal hadas besar yaitu janabah hubungan badan ya kalau buang air besar enggak tetap dipakai kalau ketika dia pakai sepatu kemudian hubungan badan atau pakai kaus kaki ah batal sudah harus dicuci harus dibuka kemudian mandi besar gitu. Jadi yang membatalkan Uh, kalau dibuka atau atau rusak misalkan bolong-bolong ada bolongnya. Kau uh, yang kedua batas waktunya habis. Yang ketiga ada hadas besar. Bermimpi atau hubungan badan dengan istri itu membatalkan Jadi kalau dimulai tadi subuh pak ya dicuci sempurna butuh sempurna dipakai kaus kaki terus dipakai terus nggak dibuka sampai subuh. Ketika terngutur kita, kita batal maka berwudu cuman kaki ini diusap saja terus begitu juga asal begitu juga ini nggak nggak nggak dibuka pak ya dipakai terus terus asal kemudian maghrib juga kemudian dipakai tidur juga terus sampai sampai, sampai subuh kembali nah baru ketika subuh itu dibuka diperbaharui lagi wudhu dengan sempurna dicuci kaki dipakai lagi terus itu sehari semalam kalau yang mau pergiyan tiga hari tiga malam nah, pergiyan ke Indonesia pekaos kaki atau pakai sepatu Ingat kalau kalau tidak pakai kaos kaki Sepatunya harus yang tinggi Menutupi mata kaki Tapi kalau pakai kaos kaki Ya tidak apa-apa sepatunya yang, yang yang yang pendek Di bawah mata kaki Tapi pakai kaos kaki Tapi yang diusap nanti Kaos kakinya Sepatunya dilepas uh, Tiga hari tiga malam Dimulai dari doha Terus pakai sepatunya terus Di pesawat Terus di uh, mobil uh, Perjalanan ke Jogja Jangan dibuka-buka Ya, yang dibuka ya kaos kakinya itu. Ya, jadi bagusnya kaos kaki kalau sepatu kayak masuk masjid nanti orang pada akhiran maksudnya kan kotor juga. Jadi kaos kaki yang dipisah kalau uh, ke ke Indonesia. Jadi terus sampai nanti 3 hari 3 malam baru uh, apa namanya? Itu batal, kemudian diulang lagi. Batasnya 3 hari 3 malam. Ya pak, paham ya pak ya. Nanti kita bahas di, uh, bapak mengusap sepatu, mengusap uh, kosa kaki dan mengusap uh, jauh robah atau jumlah apa namanya uh, luka ini ya. Kalau ya, luka pakai gips pakai, ya. Kalau yang mengusap kaki itu ada yang melakukan dengan selat-selat jari kakinya di usap itu seperti apa? Memang harus seperti itu. Musabab kaus kaki? Bukan kaki. Bukan, kaki. So, kaki. Jari jari kaki. Oh iya Sela -sela iya kaki. iya. Nah, itu kalau membasuh kedua kaki termasuk sunah sunah dalam nanti sebutkan sunah sunah dalam wudhu. Itu membasuh selak selak apa jari jemari, ruas ruas itu termasuk sunah. Di gosok gosok selak. Jadi termasuk sunah sunah fitrah yang kita bahas. Kalau sunah sunah fitrah yang sepuluh, apa ya yang sepuluh itu? Ketika, kalau kita cuci tangan ketika wudhu atau di luar wudhu, maka selak-selak jari ini dicuci dan selak-selak kaki juga dicuci. Bukan, bukan dari bulu, bukan di dalam wudhu aja di luar wudhu. Kalau kita cuci tangan kita cuci kaki itu sunah sunah fitroh diantaranya sunahnya para nabi. Selak-selak ruas-ruas jari jemari dan kaki dan tangan kaki dan apa namanya tangannya. Jadi tempat kotoran ya kotoran misalnya di ruas-ruas ini maka sunah-sunah fitrah kita menyela-nyalanya menyela ya menyela-nyal atau membersihkan ruas-ruas jari kita nanti termasuk sunah-sunah wudhu dengan sempurna apa beda di sini ada soal apa beda hadas dengan najis ya apa beda nah hadas ibu hadas besar hadas kecil dengan najis kalau hadas itu sesuatu eh, yang menghalangi seseorang dari melakukan uh, ibadah baik sholat atau yang lainnya. Menghalangi di sini maknawi. Jadi hadas ini satu yang maknawi, tidak yang hisi, tidak yang terlihat. Tidak yang terlihat. Kalau najis bedanya terlihat, suatu yang kotor, suatu yang kotor yang terlihat dan itu uh, apa? dianggap apa namanya kotor oleh syariah oleh syariat. Najis itu Caranya harus dihilangkan Warnanya apa Bentuknya Dihilangkan Tapi kalau hadas itu diangkat Secara maknawi tidak terlihat Seperti orang Buang yang kecil, buang yang besar ya. Dia berhadas kecil Maka ketika dia mau sholat Terhalang dengan itu Seolah-olah ada yang menghalangi dia Ketika dia berwudu Maka terangkatlah penghalang itu Hadas itu Dan dia boleh untuk melaksanakan sholat Orang yang hadas besar seperti head nifas memang kalau darahnya itu ibu darahnya ya najis tapi ibu keluar darah head nifas itu hadas besar seorang menghalangi ada menghalangi secara maknawi menghalangi dia untuk beribadah beribadah dan berzikir Kepada Allah subhanahu wa taala maka saat dia mandi besar maka terangkatlah sesuatu penghalang itu maka kalau hadas itu kan apa yurfa diangkat kalau had, najis Izal itu uzal ya izal itu najis yaitu dihilangkan karena terlihat najis itu terlihat kotoran kencing ya maka harus dihilangkan tapi kalau hadas diangkat diangkat karena maknawi memang nggak terlihat orang wudu orang hadas kecil nggak kelihatan nih tapi oleh Allah swt terlihat terlihat secara goib jadi orang ini kalau hadas ya terhalang kan uh, tidak bisa dia untuk ibadah dan tidak diterima ibadahnya. Maka saat kera dia bersuci, ketika dia mandi besar maka terangkat. Dan ingat bahasanya kita berwudu mandi besar itu beda dengan bersuci biasa, maksudnya dengan uh, adah itu mengandung ibadah. Pada sebuah hadis nanti pada hari kiamat akan datang pahala mandi janabahnya. itu akan menolong dia ketika ketika di akhirat amalan mandi janabah itu ternyata mandi janabah itu ada faedahnya seperti juga wudhu nanti kita akan sebutkan fadilah wudhu sebelum ee, sifat wudhu supaya kita lebih antusias bahwa ibadah ini bukan hal sembarangan tapi ini urusan besar urusan besar dalam Islam sampai Khalifah Khalifah dalam Islam mengajarkan wudhu siapa Khalifah Ustman bin Affan beliau ketika menjadi Khalifah mengajarkan wudhu kepada rakyatnya saking pentingnya kalau sekarang ada kepala negara ngajarin wudhu pada rakyatnya tidak ada, kan dianggapin seperti sepele ya. Padahal itu urusan besar. Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan wudhu yang benar. Ketika harus berwudhu beginilah wudhu Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari. Ya karena urusan besar ini yang menjadikan kita dikenal oleh Nabi kita selama-lama dari bekas wudhunya. Jadi bekas, bekas wudhu seorang. Kalau bekas sholat itu akan dikenal oleh malaikat kalau kita masuk neraka karena bekas-bekas sholat itu bekas sujud dan bekas sholat bekas sujud maaf tidak akan terbakar api neraka semua tubuh bani adam kalau masuk neraka hangus kecuali bekas sujudnya jadi kan ada orang muahid sudah saya dalam kitab tauhid pak ya ada seorang uh, muahid uh, orang ahlu tawi tapi dia harus masuk neraka ini pemahaman ahlu sunnah tidak seperti khawarij. Tadi ada dia akhirnya diangkat karena adanya syafaat dari orang-orang yang beri syafaat dari para nabi, orang salehin. Ya, ada maka tidak ada orang bertauhid tapi dia terkena riba, terkena uh, misalkan apa namanya? membunuh, terkena uh, atau yang lainnya. Uh, dosa-dosa besar. Akhirnya dia masuk neraka tapi dia ahlu tauhid. Akhirnya dia akan diangkat dari neraka karena adanya keimanan dan tauhid. Tapi dari tubuhnya ini gosong kecuali bekas sujudnya. Buka sujudnya apa? Kening, kedua tangan, kuda lutut dan jari jarinya. Itu yang kelihatan malaikat. Malaikat melihat beras itu diangkat nanti. Tadi kan suruh keluarkan dari neraka itu. Belum malaikat, orang-orang yang ahlu tauhid yang ada dalam hatinya keimanan. Karena dikenal dari bekas sujud mereka diangkat dan di, apa, dilempar ke sungai kehidupan, kemudian tumbuh menjadi ee, badan yang baru masuk ke dalam surga. Nah, ini ibu bedanya najis dengan najis ibu ya. Nah, nanti kita terangkan lagi. Bolehkah mengelap anggota wudhu selepas wudhu? Nah, bolehkah mengelap anggota wudhu selepas wudhu? Nah di sini bolehkah, bolehkah apa sunnah? Itu boleh. Tapi yang lebih sunnah, akdol ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Karena apa namanya bekas-bekas wudhu atau air-air yang mengalir itu adalah apa mengikuti dosa-dosa kita ikut berguburan, maka ancurannya lebih baik tidak mengusap anggota wudhu ini lebih baik lebih sunnah. Tapi kalau dianggap boleh nggak boleh, boleh ya nggak boleh dalam perwadilan uh, para ulama. Nantinya boleh mengelap anggota wudhu selepas wudhu dibolehkan. Tapi yang aftol dibiarkan. Saya pernah mendengar uh, Syekh Mukhtar Muhammad Ashin Ash Kiti kan seorang ahli fikih di Madinah dalam kasetnya dia, dia membahas tentang masalah ini. Lebih akdol Itu tidak mengusap Lebih akdol Tapi kalau memang dingin gitu kan Dibutuhkan Dibolehkan Sah hudunya Dan e, tidak berdosa Begitu lah Dianggap katanya boleh Sah hudunya tidak berdosa ya. Tapi lebih akdol Tidak di, diusap Pada saat doa setelah hudu Bolehkan kita menambah lafadnya Setelah bacaan doa terakhir Disambung dengan Wa Wa Wa Wa, wa, wa, wa, wa apa ini? Muttaqin, syakirin. Oh enggak boleh ini, enggak boleh. Eh uh, dua setelah wudu uh, Ashadu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sahih dalam hadis Bukhari. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin. Sampai di sini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ini dianggap uh, Itirab, kata para ulama ya memang dianggap kata guncang Sanadnya, tapi disohkan oleh Al-Bani boleh diamalkan, ya, apa? derajatnya Hasan. Tambahan Allahumma Jaliminal Taubina, Wa Jaliminal Mutahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri sampai di sana. Kalau ada tambahan, apa di sini? Minal Walmutakin Shakirin Sabirin. Tiada, ini bidaan, ini termasuk palsu kalau orang -orang ada atau doaif. Jadi ini aja yang tambahan Allahumma aj'alni min Allahumma aj'al liminat tawabina waj'alni minal hadisnya ini di Tirmizi Ibu dan diperbincangkan derajat kekuatannya tapi dihasankan oleh si Albani. Artinya boleh diamalkan. Artinya hadis itu diperbincangkan kekuatan hadisnya tapi boleh diamalkan boleh. Tapi yang sahih tadi saja itu syahadat itu hadisnya Bukhari sudah. <kuh> Kalau mau tambahan silahkan boleh. Mau ditinggalkan juga tidak apa-apa karena derajat hadisnya memang diperbincangkan. Kalau diamalkan berarti dianggap Hasan al Bani silakan. Tapi kalau ditambahinnya ini apa di sini? Metakin, Shakirin, Sabirin, kan nggak ada. Ini tambahan ya dia kata bidah. Hati-hati dalam doa harus uh, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ibadikasolihin ini nggak ada. Tambahan ibadikasolihin nggak ada. Yang saya lihat dari hadis ya, terambil dari buku induknya waktu saya di pondok. Saya disuruh untuk mentakrir ya manga eh yang mencari sumber asli lafaz ini kemudian dicari di buku hadis dan derajatnya kemudian ibadah kasrah itu tidak ada tidak ada saya juga heran kenapa di buku-buku yang dijual di masyarakat kok ada ibadah kasrah padahal di hadis rujukan asli at-Tirmidzi itu enggak ada insyaallah majalinat tabina wa apa minan mutaqabah wa apa mukminan mutahhidin sampai sana saja sudah nggak ada tambahan ibu dikasihin nggak ada intinya nggak benar ibu ada tambahan-tambahan dalam dalam doa ya. e, doa setelah wudu yang apa sih ini yang shalawat sama segala yang Allahumma Jalim atau ya, apa bisa dibaca langsung bersambung atau pilih ya bersambung dibaca bersambung jadi yang syahadatain dulu baru sambungannya ayat yang, yang tadi ya. e, bagaimana jika ingin membayar utang orang tua atau kerabat ini masalah hutang ya bukan masalah hutu yang sudah meninggal akan tetapi orang yang memberikan hutang sudah tidak diketahui di mana lagi nah kalau ya ini memang hutang orang tua sudah meninggal ini harus ibu ya karena Mayit seorang itu tergantung tergantung saya enggak ya, tergantung antara langit dan dan uh, dan bumi Uh, tidak langsung masuk surga ya, tidak langsung mendapatkan kenikmatan, tertahan maksudnya. Tidak uh, tidak mendapatkan kenikmatan kalau dia ahlul jannah. Jadi penting untuk kita melunasi hutang si mayit hal yang pertama sebelum apa uh, mengambil harta warisnya. Jadi harus uh, membayar hutangnya. Jangan pikirkan harta waris tapi selesaikan hutang si mayit sampai sampai selesai. Nah, tak kala orang yang memberi hutangnya sudah tidak ada, Bu, cari ahli warisnya, cari ahli warisnya. Keluarganya masih ada enggak? Keluarga orang memberi hutang, ada anaknya, ada cucunya, ada pamannya, berikan kepada ahli warisnya itu. Katakan ini dulu pamanmu atau saudaramu pernah memberikan hutang kepada orang tua kami. Sekarang saya bayar. Kalau memang tidak ada juga, maka tahapannya berikutnya itu disedekahkan atas nama orang yang memberi hutang yang Jadi sudah itu niatkan sedekah untuk apa atas nama orang yang memberi hutang itu. Misalkan uh, Pak Ahmad ini hmm. orangnya. Kayak ketika kita sedekahkan atas nama Pak Ahmad, padahal kita enggak tahu kalau sudah meninggal atau di mana saya enggak tahu, sudah berusaha cari uh, alamatnya, cari keluarganya sudah enggak ada. Keluarga juga enggak tahu di mana pindah kemana, sudah tidak ada waktu lagi Kita sedekahkan uang itu untuk pembangunan masjid Atau untuk anak yatim piatu Untuk sekolah madrasah Niat untuk Pak Ahmad Nanti akan Allah sampaikan Di akhirat kelak Ini kepada Pak Ahmad Begitu ibu ya Nanti e, bersedekah saja Niat untuk misalkan Orang yang beribadah Kalau kita sholat sunnah patrokaat Yang satu salam Apa ada ayat awal ya Kalau sholat sunnah itu Masnah masnah dalam hadis sebelah. Salat sunnah apapun cuma salat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam. Ya itu yang yang yang yang apa yang sunnah. Adapun kalau empat rakaat itu ada dalam riwayat salat kiamulail saja dan salat ya salat rasul pernah empat rakaat secara langsung satu kali salam tanpa ada Tasyahud awal. Karena tidak boleh menyerupai salat faradu. Sholat sunnah apapun kalau sholat itu 4 rakaat atau 3 rakaat seperti witir tidak boleh menyerupai sholat fardhu. Seperti salat witir 3 rakaat seperti maghrib tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir enggak boleh. Kalau mau 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. 3 rakaat. Kalau mau dibagi 2, 2 rakaat salam, witir. Bangun lagi 1 rakaat salam. Itu lebih outdoor. Kalau Mau 3 rakaat. Kalau enggak ada waktu lagi 3 rakaat. 3 sholat sunnah Qobliyah Duhur Atau setelah Jum'at Setelah Jum'at itu 4 ya Kalau laki-laki Ibu-ibu -laki. ya, tidak -ibu, ada Jum'atan Tapi uh, sebelum Duhur atau setelah Duhur uh, Sebagian mengatakan Boleh 4 rokaat Langsung satu kali salam Tapi yang sunnah ibu Jadi yang yang sunnah selalu dengan hadis uh, Solat sunnah itu 2 rokaat salam 2 rokaat salam 2 rokaat salam jangan? Pertama ada dari madhab uh, Abu Hanifah yang katakan dibolehkan empat rokaat sebelum salam eh sebelum duhur empat rokaat sebelum duhur tapi sekaligus satu kali salam. Jadi intinya tidak ada tasawuf awal tidak ada tasawuf awal sekaligus. Allah alam. Iya. Iya. Iya. Iya. Tadi syaratnya butuh salah satunya membuang benda yang menghalangi air sampai kulit. Iya. Kalau benda itu eh, kita luput gitu ya, artinya tidak diketahui. Artinya di, di misalnya yang nggak kelihatan gitu, tiba-tiba diketahui di kemudian setelah selesai sholat gitu. Itu tetap harus hukuman. Iya, eh, apa namanya? <tuh> Sama hukumnya ketika orang dia apa namanya eh, lupa ya berhutuk, tadkala dia sholat. Dia lupa Kalau sengaja jelas Dia lupa Tidak wuduh Maka Diulang wuduhnya Ya jelas Tidak dia. Kemudian Sholatnya diulang Jadi kalau melihat sesuatu Ternyata Ini berarti Dia harus diulang wuduhnya Diulang ke sholatnya Ya meskipun dia Tidak mengetahui eh, Apa namanya Ada yang menghalangi eh, Wuduh Beda dengan Adanya najis Beda adanya Najis ada riwayat kan Kalau memang Tidak mengetahui Sebelumnya itu Ada najis Kemudian dia sholat, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat. Begitu sudah wudu, eh sudah sholat selesai. Terkata ada najis di pakaiannya tidak diulang, tidak diulang lagi, tidak diulang sholatnya, karena dia e, lupa. Ya, karena kalau paket wudu ini sesuatu yang harus diulang, meskipun dia mengetahui ya, ada sesuatu yang apa namanya, yang tidak mengetahui lupa ada sesuatu yang yang menghalangi dari air sampai ke kulit maka harus diulang lagi hutunya harus diulang hutunya ya makanya harus teliti sebelumnya kalau kita mau hutu lihat tangan lihat kaki ada sesuatu yang menghalangi bersihkan dulu baru kita berhutu oh bang ada kalau yang berhutu setelah dengan mandi ya setelah mandi ada yang nggak perlu lagi. Iya. Ya. Sementara mandi itu kan ya pegang kemana-mana ya. Nah ya. itu gimana? Iya. Ya. Ya. Uh, jadi apakah ya mandi janabah itu mencukupkan uh, wudhu? Maksudnya tidak usah wudhu lagi setelah mandi janabah. Apakah harus berwudhu lagi? Kalau ya memang kalau sesuai imin mandi janabah itu sudah mencukupi wudhu. Mencukupi wudu meskipun tidak diawali dengan wudu. Memang mandi maaf, Mandi itu ada dua jenis mandi jais, mandi mencukupi, mandi kamil, mandi sempurna. Mandi yang sempurna diawali dengan wudu. Mandi sempurna seperti hadis Nabi dalam hadis riwayat Imam Munah dan Aisyah. Kalau Nabi mau mandi janabah, beliau membasuh kemaluannya. Kemudian sudah basuh kemaluannya, beliau apa menggosok-gosokan tangan kirinya. Jadi tangan kirinya membasuhnya ke tanah. Gosokkan ke tanah. Kalau sekarang ganti sabun atau ke tembok atau ke sabun. Ya, untuk menghilangkan bau yang lainnya. <coughs> beliau menggosokkan ke tanah baru beliau berwudu dengan sempurna kecuali kaki. Dini basuh. Sudah wudu sempurna kecuali kaki ke taizah kemudian dibasuhlah apa e, kepalanya di selas-sela sampai tiga kali. Tiga kali selah-selah baru seluruh tubuhnya kanan dulu kanan terus kiri Sudah sempurna baru Nabi mencuci kedua kakinya Ini mandi yang sempurna adanya wudhu sebelumnya Maka ketika kalau dia mandi menggosok-gosok uh, menyentuh kemaluannya Bagi yang pendapat menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu Ya, memang ini pendapat kuat menyentuh kemaluan batal kan wudu kalau tanpa penghalang langsung. Maka sesudah dia mandi berwudu lagi. Atau ketika mandi dia kentut atau kencing ya jelas harus mandi lagi. Ah, maaf, e, wudu lagi sesudah mandi. Tapi ketika dia makanya kenapa disyaratkan sebelum dia mandi itu cuci eh, sebelum dia wudu, cuci kemaluan supaya nanti ketika mandi enggak nyentuh lagi kemaluan. Begitu. Maka sebelumnya kan Paling awal cuci kemaluannya sampai bersih pakai sabun Baru nanti ketika mandi jangan disentuh lagi itu Sampai selesai setelah mencuci kaki Kalau menyentuh lagi kemaluan Ibu ya Maka berwudhu lagi sesudah mandi Begitu ya Sama juga misalkan itu memang wudhu ini Apa sih wudhu dalam mandi itu Kududukan wudhu dalam mandi memang Pendapat yang kuat itu sunnah Termasuk sunnah-sunnah Dalam mandi besar berwudhu Namanya mandi sempurna kalau orang misalkan tanpa wudhu Dia langsung niat Yang penting niat Saya mandi janabah Langsung nyemplung misalkan ke kolam Terus Kan uh, rukun mandi janabah Seluruh tubuh itu ke, Kena air Sampai uh, Rambut dari ujung rambut sampai ujung kaki Harus kena air Masuk kolam Terus Dengan niat mandi janabah Kata Seusemin Itu sudah mencukupi Tapi memang gak sempurna Sudah mencukupi Maksudnya sudah sah Mencukupi dia Apakah masuk ke dalamnya wudhu? Iya Karena Eee uh, Ketika kita mengangkat hadas besar, hadas kecil juga keangkat. Hadas kecil juga keangkat. Tapi memang kalau lebih hati hatian, lebih sempurna adalah dengan berwudu untuk menghilangkan syak. Memang ada pendapat demikian dan itu dianggap mencukupi. Misalkan dia mandi jenabah ada kolam, masuk brus aja gitu ke kolam, tenggelar apa namanya apa rendam badannya sampai kepalanya di Itu sudah mencukupi dia. Ada niat mandi besar. Ketika itu kemudian dia berhadas, dia harus berwudu kalau dia sudah sempurna, tidak ada hadah kecil, maka tidak ada, bahkan memakruhkan para ulama, sudah mandi besar, wudhu lagi makruh, karena Nabi tidak pernah, wudhu setelah mandi, tidak ada riwayat, Nabi wudhu setelah mandi, kalau udah mandi, ya sudah mencukupi, nah, makanya kalau lebih kata hadiah, pakailah sifat mandinya Nabi, lebih sempurna, ya wudhu dulu, sebelumnya wudhu, kemudian mandi, janabah. kemudian selesai, ya, terakhir mencuci, dua kaki. Jadi, kaki. Ini lebih bersih, lebih sempurna. Demikianlah. Iya. Ustaz, eh tadi itu ada yang penaskalian itu bagian dari wudu, eh apa? Itu juga membersihkan kemauan itu Jadi setelah berkumur sebelum muka itu membersihkan kan, tapi tadi dijelaskan kan membersihkan kawan di awal dulu. Iya. Yes. Ini mana ya? Bu? Iya, ya, yang yang kuat apa? Yang kuat maksudnya mencuci kemaluan dulu sebelumnya, kemudian mencuci tangan. Ya, memang ada riwayat yang seolah-olah Nabi itu mencuci kemaluan ketika diwudu itu. Nah, ini butuh penafsiran dengan dalil yang lain, karena uh, hadis yang kuat dari Bukhari, riwayat Maimunah sama Aisyah, itu Nabi mencuci kemaluan terlebih dahulu sebelum berlutut karena lebih mencuci kemaluannya kemudian mengusap-usap tangannya kemudian berlutut memusuhi sempurna. sebagaimana wudu mau sholat itu riwayat lafadznya begitu bisa dilihat nanti kita lihat nanti di pembahasan mandi Janabah, ada hadisnya demikian ya ya ada apa tadi yang apa ya. ini agak nyangkut tentang utang diri ya. uh, si A utang ke si B hmm. kemudian karena tidak mampu membayar si B mengikhlaskan kan lebih baik diikhlaskan gitu daripada nggak mampu bayar. Kemudian si A meninggal itu, ataupun masih ada beban utangnya. Dengan... Jadi e, si A berutang pada si B, kemudian A si, di, si A tidak sanggup, si B mengikhlaskan, mengikhlaskan ketika hidupnya, baik baik dikatakan ataupun sudah dalam hatinya mengikhlaskan. Apakah e, ketika meninggal ahli warisnya dituntut untuk melunasi? Ya tidak. Tidak dituntut karena sudah uh, Al-baru'ah minazimah al kalau bahasa ini Dia sudah berlepas diri Sudah dari hutang itu Kenapa? Karena orang yang menghutangkan sudah Mengikhlaskan itu sebagai sodakoh hukumnya Sebagai sodakoh apa yang dia berikan Atau yang dia hutangkan Itu sebagai sodakoh Jadi dianggap sebagai pemberian saja Dan dia tidak ingin apa uh, Dikembalikan pinjaman itu Baik itu bisa diucapkan Diucapkan kepada dia Udah Karena kamu nggak mau, udah kamu nggak usah bayar, saya udah bebaskan. Nah kata-kata itu bebaskan, udah itu dia bebas, dunia akhirat, nggak akan dituntut pada hari kiamat. Atau juga dalam hatinya, dalam hatinya dia sudah saya, saya bebaskan, dia nggak akan dituntut. Saya udah ikhlaskan karena Allah atau di belakang dia nggak salam, tapi dia malu. Saya nggak akan tuntut di hadapan Allah. Sudah saya bebaskan sebagai sedekah saya di hadapan Allah, itu juga sudah mencukupi. Karena intinya eh, kembali kepada apa? Orang yang menghutangkan di sini. Kalau orang itu mesti menuntut sebagai hutang, maka sampai hari kiamat itu sebagai hutang. Tapi kalau sudah dibebaskan, baik dengan ucapan atau dalam hatinya karena kasihan, maka sudah berlepas diri si A tersebut dari Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Nanti sampai di sini. Bisa, ya, kalau untuk apa wajah tadi untuk perempuan yang menutup pakai jilbab itu, ya. apakah sampai tumbuhnya rambut atau atau sampai jambutnya aja? Iya, maksudnya untuk, uh, untuk uh, uh, perempuan, rambut, kan? iya, uh, pakai cadar. Pakai jaba juga pakai cadar. Kan? Oh iya, ketika basuh, ya. ketika butuh, nah, bukannya, kalau dan untuk tadi kan sampai tumbuhnya rambut, iya, iya. tumbuhnya jenggot. Oh, ketika mengusap ini, mengusap apa? Raja, itu aja kan definisinya sampai. Iya iya, sampai iya, sampai jenggot. Kalau kalau wanita yang kelihatan wajahnya itu apakah sampai tumbuhnya jenggot atau jenggotnya? Iya, jadi batasan tidak dibedakan Maksudnya kalau perempuan Dari atas ibu ya Dari tempat tubuhnya rambut Kemudian dari bawah sampai Dagu Kalau tidak ada jenggot sampai, sampai dagu Demikian, jadi seluruhnya harus Kena air Kena usapan air, jadi ketika wudu Si jilbabnya itu Dibukakan sedikit dibuatkan sedikit khimarnya apa kerudungnya supaya terkena apa tempat tumbuh rambut sampai semua itu batasan wudhu baik laki-laki maupun dibedakan bukan yang ditutup dengan jilbab enggak itu ya itu bukan batasan buat batasan wudhu bukan tapi seluruhnya yaitu uh, sampai ke belakang sampai tempat tumbuh rambut sampai ke ke begitu pak ya jadi ketika dia wudhu ya di tempat umum ditutup sama seseorang pakai sitar kemudian dibasuh seluruhnya ya dibuka sedikit dilonggarkan ibu dilonggarkan jadi misalnya dilonggarkan sampai di apa di di, di, di apa namanya diusap ya di di, di sama kena air lah bagian-bagian eh, yang tertutup dengan jilbab itu tetap harus dipaksakan kena kena air bukan hanya sebatas yang terbuka saja enggak jadi harus batasannya sampai telinga ketemu telinga dari atas tumbuh rambut sampai dagu sampai dagu ya tumbuhnya jenggot ya bagi laki-laki tentunya sih ini tidak ada perbedaan sama والله ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلب